Selamat pagi Pak Agus Selamat pagi Bu Ya silahkan Pak Agus Ya saya rasa mendukung a p a y a n g d i l a k u m DNK t a Untuk memberikan b obot、uh, Apalah Hukum ataupun mafia hukum yang ada sekarang ini Saya rasa itu、uh, Apa yang disebutkan Orang memang itu perlu kerja keras Karena sudah sebegitu besarnya mafia-mafia itu gitu.、Hmm. Cuman kalau dari saya Menurut saya harusnya dibuatlah undang-undang Uh, supaya ya hakim-hakim sport itu ya juga hukumannya lebih berat lagi Bila perlu hukuman mati gitu loh Karena pemeriksa juga menuntut apa, gerai yang tinggi Dengan alasan tidak akan melakukan hal-hal、uh, konspirasi lagi Dengan kasus-kasus、uh, uh, uh, uh, terdakwa dan lain sebagainya gitu loh Jadi harapkan dibuat hukuman yang lebih berat Bila perlu hukuman mati gitu Oke、okay, terima kasih Pak Mustafa selamat pagi Iya 日本に行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに行くときは、そんなに どうもありがとうございました。 全部人なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ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 Jadi satu orang yang benar itu, waduh, saya nggak sanggup lagi, begitu. Saya mau, mau sinyalir bahwa apakah cuma hakim, polisi, a t a u enggak, jaksa, terus、e, sipir penjara. Dan satu lagi yang belum sempat dihebohkan, itu pengacara, itu sama aja broker, jual beli itu、tuh. Dia dia di perantara kok. Kalau polisi disuap, jaksa disuap, hakim disuap. パーリーと、のジャーラーカンカイアンやスープ、ドアディアンサル、ダリマンナ。ジェダリベギト、マキンジャデカス、マキンソ i ンディアンサルカス、ジェダーカス、ジェダーカス、ジェダーカス、ジェダーカス、ジェダーカス、ジェダーカス、ジェダーカス、 artinya orang yang seperti itu kan langka sekali mungkin di Indonesia ini cuma berapa lagi, karena dia n gak g ketawa oleh arus daripada yang sudah sedemikian k o r u p ya baik k i j a k a n maupun di mahkamah agung i n d u k dari ya, penegakan hukum, baik kepolisian juga artinya orang seperti inilah yang harusnya di blow up di highlight supaya bisa naik ke atas bisa aja meskipun dia masih muda jadi ketua mahkamah agung apapun karena ini kan kemauan politik ya karena Kan sekarang hukum itu udah bagus, peraturannya semuanya udah bagus, semuanya kan sekarang yang menjalankan yang terbeda. b a、nah, k a l a u seorang seperti ini, yang orang langka ini diangkat, saya rasa akan memberikan apa, ya, karena m a n f a a t yang baik, yang lebih daripada kalau dia sekedar mengundurkan diri. Terima kasih. Oke,、okay. Pak Herman, ya, pagi. selamat pagi, silahkan. Iya, kalau menurut saya seperti ini, m a kalau orang gila di antara orang normal. サタティカルのマリアンダロランギラサロナマイトランギラサリトアディマン。ラガギラバタラン。エアロマノュシアメマンのガラキタイミウダ、カバニアカンタンジャハピア、サリパダ、オランバナナリア、ジャディ、ヤレアリタニアメマン、シャイア Orang jahat yang menang daripada orang yang baik ya, Terima kasih Mbak Iya Selamat pagi Pak Swandi Silahkan Memang、nah, Kalau kita misalnya pergi ke pengadilan itu Di sana banyak c a l o c a l o berkeliaran Ada yang mau bicara Ada yang mau misalnya membantu i s a a l n y m Siapa dicarikan pengacaranya Siapa juga yang mau dihubungi orang dalam Misalnya di pengadilan Sehingga bisa nanti meringankan perkaranya Kita ubahnya seperti kita Kalau dulu misalnya、uh, Misalnya di k o p d a k misalnya mengurus SIM atau BPKB ada c a l o k c a l o k demikian juga lah di pengadilan. Maka kalau misalnya hakim tinggi itu yang b e r p e s t a i t u menunjukkan g diri karena b e r t e t a n g a n hati nurani yang memang betul itu. Terima kasih. Oke、okay. Pak Ferry. Pak Ferry. Halo. Ya.、Yeah. Silahkan Pak Ferry. Ya Pak. Kalau saya bilang sih orang yang udah bobrok sih ya. Karena susah sih orang yang benar satu, yang n g a k benar sepuluh. j a satu orang ini d i kerubutin semua orang kalah. Ya kan, terus udah gitu, mafia hukum itu yang, yang apa yang komisi itu juga sebenarnya,、oh, apa kerja itu kan gak usah terlalu r e p o t kok, n g g a k masuk ke pengadilan dilihatin satu-satu sistem kerja nggak beres ya udah, langsung dicomot terus di, apa di, diberesin aja. Jadi calo-calo begitu ya, apa, oh, apa oh, ngurus ini juga gampang kok, itu kayak misalnya kita ketangkep di tilang, ya kan, kita sampai ke pengadilan. j a Di depan i d pengadilan itu calonnya udah banyak, udah p a k saya ngurusin pokoknya、eh, bapak tinggal duduk di sini. Pokoknya、uh, s n k n a semua udah keluar, cepat, cuma satu jam, Mbak R. Ya. ya begitu aja kan gampang b e r a r t i Mbak. Ya, terima kasih. Bapak r u d y selamat siang. Silahkan, Pak Rudi. Ya, itulah Indonesia. Apa juga bisa dipermainkan, hukum dijual belikan. Apalagi pejabat-pejabat yang tinggi di atas, permainannya memang begitu. Bapak Abu Bagar, selamat siang. Ya, itu b a narkoba d a r udah gak usah banyak cerita, hukum mati aja udah. Baik Selamat siang Bapak Sugiarto h Komentar Anda Pak Ya jelas termasuk bu, Yang namanya peradilan Itu langsung m e n y a n g g u p hukum、mm -hmm. Hukum itu ada di penjara a d a d i pengadilan Nanti kepolisian Ya pasti lah b u n Hukumannya yang jelas harus gerat Ya.、Yeah. Kalau enggak Enggak akan gerat l a t i akhirnya a n g satu di Banyu Satu di Mongol lagi、mm -hmm. Yang paling bagus s a Itu juga lebih t e t a t Kalau sampai petawan terbukti Jangan d i k u r u n i n pangkatnya langsung pesat, saya pikir t a k u k loh itu. Oke.、Okay. Terima kasih. Bapak Zami.、Pajamil. Bapak Zamil, selamat siang Pak Jamil. Selamat siang. s i l a k a n Ya, itu termasuk dari tim yang dibentuk oleh presiden. Mudah-mudahan, apa namanya itu, jangan itu aja, hakim tersebut, d i angkat dari anggota. Dan mereka tahu, bersebut-sebut, dia kehakiman.、Uh、h -huh. saya sangat mendukung Paroni, yang saya akan m e m a t k a n i l i saya a k n m e b u t k a n diri saya k a n m e m b a t k a n i r i saya akan m u a t k n d i baik saya a k n m e m b u a t a n diri untuk kerja dengan saya berdasarkan、uh, bagus juga ini menampung aspirasi menurut、uh, saya memang itu salah satu tugas yang berat dari、uh, pemerintah ya untuk meramus atau membahas para mafia prajulan karena kalau s a t u n y a sendiri u d a h g a k bersih g i m a n a dia bisa n y a p u dengan bersih dan Saya secara pribadi harusnya pemerintah lebih tegas terhadap、uh, hakim yang, atau lembaga hukum-hukum-hukum o k n yang tidak tidak menegakkan hukum dengan benar. Itu bukan hanya d i p e c a t tetapi harus disangsi dihukum juga supaya mereka jerah gitu, tidak yang lain tidak mengikut i t e r i m a kasih.、Ya. Terima kasih Pak Roni, Pak Gilbert, selamat siang. Iya, selamat siang. s i l a k a n ハッ s ー、oh, uh um、i ッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー シャーク香り、ハキンハキン、シャーり、クシ<音楽><音楽> Ada dua ya untuk maksudnya, untuk, untuk kepentingan bangsa Indonesia inilah lebih baik. Satu menjadi pegawai negeri itu jangan ada pengumuman uang. Jadi orang menjadi pegawai negeri nggak mengeluarkan uang. Karena dia kalau keluar uang pasti dia mencari celah untuk mengambil kembali. Nah itu aja yang jadi masalah. Karena mereka menjadi pegawai negeri keluar uang sekian-sekian. Nah -sekian. t e u s kedua korban. Pemakai nakoba r harusnya d i r e h a b Jangan masuk rumah Jangan dipenjarain Karena kalau dipenjarain Mereka menjadi korban pemerasan Keluarga-keluarganya itu diperas sama Dari penyidik sampai k e s i t u Nah ini kayak r i n g k a r a n setan Dan hakim yang jujur Kenapa harus mundur Pertahankan aja Karena Tuhan melihat ke malaikat yang s a t a t Hiduplah tetap benar Pertahankanlah prinsip jujur benar Pasti masuk surga Yang jahat pasti maksud neraka. Terima kasih Ibu Wibisono, Pak Rendra. Selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n Komentar saya, kalau memang pemerintah memang ingin p e n e g a k a n n a f i a hukum, itu pertama, hakim yang mundurkan diri sebenarnya direkrut kembali untuk dipersiapkan dalam penantin e mafia hukum. Itu yang pertama. Kedua, permainan pasal itu bukan hanya dihakim. Itu saya kira kurang tepat. Permainan itu pasal itu permainan ada pertama di BAP, bisa acara perkara di polisi dan kejaksaan. Jadi mafia hukum itu tidak hanya di a hak kehakiman, kehakiman itu ada pertimbangan hukumnya. Saya kira itu kalau jadi, kalau benar-benar kita ingin untuk memberantas mafia hukum ini, memang perlu orang yang dengan satu yang bersih, yang jiwa yang bersih untuk pendekatan hukum. Saya kira begitu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pak t o n i selamat sore Sore Ya, silakan Ya, kalau menurut saya sih itu hakim udah bener ya Dia n gak g mungkin ragu n t u k ini untuk uh, uh, memberantas gitu Tapi untuk saskes yang baru kan baru dibentuk Saya n gak g tau h deh ya bisa Kalau lihat m e n k u m a l n y a sih kayaknya lebih banyak bicara daripada kerja ya Kebanyakan macot gitu istilahnya Terima kasih Ya, terima kasih kembali Pak Sudirman, selamat sore Halo, selamat sore Selamat どうしたらいいの Terima kasih itu aja Bu y a Pak Sudirman Pak Rahman selamat sore Ya selamat sore s i l a k a n、uh, Tolong sampaikan ke Pak Presiden Untuk Bapak Hakim itu dijadikan Ketua Satgas Pemberantasan Makalah Hukum itu Makasih Bu Pak Rudi selamat, selamat sore Ya s i l a k a n Pak Rudi Ya itu berarti rakyat sudah muak Melihat keadaan di dalam pemerintahan sekarang ini Pak Rahman selamat sore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 Mengkoreksi itu secara tuntas Itu bisa tuntas kalau beliau mengundurkan diri itu Dipakai sebagai salah satu film film itu Ya,、yeah. ibu、yes,